Belajar berkorban. Pelajaran tak sederhana. Ketika kita menuntut ilmu di bangku sekolah. Bahkan duduk di bangku kuliah. Dengan mudah kita melahap mata pelajaran ataupun mata kuliah yang disajikan. Ujian demi ujian kita lewati. ijazah kita dapatkan. Ada rasa bangga. Karena sudah memiliki sebuah pengakuan keberhasilan. Dalam menyelesaikan tugas pelajaran Iya Belajar membuat ilmu Semakin tinggi Membuat kita Punya peluang Untuk meningkatkan Kualitas diri Bukan hanya dalam Kemampuan berpikir Tapi juga pundi-pundi Karena itulah semua orang Berpacu Belajar dan belajar Untuk semakin pintar Tapi berapa banyak orang yang mau belajar untuk berkorban. Padahal itulah pelajaran agung yang seharusnya kita punya dalam kehidupan. Terpatri dalam hati gelisah tak melakukan. Belajarlah berkorban. Dengan melihat sekitar kita. Ada terlalu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan pernah lalai untuk berbagi. Apalagi menutup mata, mengeraskan hati Pelajarlah melihat sekitar Tak hanya memikirkan diri Mungkin kita susah Tapi perlu perhatian bagi yang lebih susah Berkorban tak selalu menyenangkan Tapi berkorban Nilai yang tak akan pernah sia-sia dalam kehidupan ini Berkorban akan membawa kita memiliki hati yang lapang. Rejeki yang akan terus berjalan. Datang menghampiri orang yang rela berkorban. Mari mulai belajar untuk berkorban. Dari yang kecil hingga yang besar. Semoga kita satu waktu akan berkata. Beruntung aku belajar berkorban. Bersama saya Bigman si Raij